Berikutnya adalah al-maf'ul li ajlih. Termasuk dari isim-isim yang dibaca nasab adalah maf'ul li ajlih. Definisinya di sini al-maf'ul li ajlih huwa ismun mansubun dia itu berbentuk isim yang dibaca nasab. Ja'a ba'dal fi'li. Dia datang setelah fi'il. Jadi sebelumnya itu ada fi'il, setelah itu baru dia. Tapi yang bagus nanti kalau dalam kitab-kitab yang lain, yang bagus itu definisinya gini. Huwa masdarun mansubun. Jadi mafuldi ajli itu adalah mas masdar yang dibaca nasob. Jadi isim di sini, maksudnya isim di sini adalah masdar. Bukan isim masdar ya, tapi masdar. Berarti kalau masdar itu nanti dia dalam tasrif, dia tasrif yang ketiga. Jadi mafuldi ajli itu adalah masdar yang dibaca nasob. Atau dalam kurung nanti di sini kitabnya isim. Namun isim ini berbentuk masdar ya. Ja'a ba'dal fi'li, terletak setelah fi'il. Liubayyina sababahu, untuk menjelaskan sebab fi'il. Sebab terjadinya fi'il. gitu. Ya, Tujuan didatangkan masdar ini, atau isim ini, untuk menunjukkan sebab terjadinya fi'il. Kenapa sebab fi'il itu bisa terjadi? Wayakunu jawaban li limazah. Dan dia. Maf'ul li ajli ini. Adalah sebagai jawaban. Dari kata limazah. Kenapa. Perfiil itu terjadi. ya Jadi kenapa. Sebuah fiil itu terjadi. Itu dijawab oleh. Maf'ul li ajli. Jadi tambah. Maf'ul li ajli itu adalah. Masdar yang dibaca nasab Isim di situ ditambahin. Isim itu maksudnya masdar. Kalau enggak masdar, enggak bisa nanti. Secara asal, maf'uli ajli itu berbentuk isim, tapi yang jenis masdar. Ya. Terletak setelah fi'il. Jangan dia dulu baru fi'ilnya. Ya, tapi fi'il dulu baru dia. Tujuannya untuk menjelaskan apa sih sebab terjadinya fi'il itu. Dan dia itu adalah jawaban dari kata limaza. Kenapa fiil itu terjadi? Ah, di sini kebanyakannya dari para ulama menamakan dia itu dengan maf'ul li ajli ada juga yang menamakan dia dengan Al-Mafuulahu, ya, namanya lainnya adalah Al-Mafuulahu. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan baca kitab, kitab Nahu misalkan, ternyata Musonifnya menamakan dengan nama Al-Mafuulahu. Maksudnya Mafuulahu di sini adalah Mafulli Ajli. Tapi nama yang paling banyak digunakan itu dengan nama Mafulli Ajli. Ada yang menamakan dengan maf'ul lahu al-maf'ul lahu itu boleh. Jadi, dia boleh dinamakan dengan maf'ul ajli dan juga ada yang menamakan dengan al-maf'ul lahu. Seperti akifu takriman li abi saya berhenti Takriman liabi Dikarenakan saya ingin Memuliakan ayahku Sebabnya kenapa? Sebabnya saya melakukan perkara tersebut Karena Takriman liabi Tujuannya untuk Memuliakan bapak saya A’i min ajli takrimi liabi Dikarenakan Sebab pemuliaan saya kepada bapak saya. Jadi saya melakukan perkara tersebut dikarenakan saya itu ingin memuliakannya. Takriman mafulun li ajli mansubun wala matunasbihi al fathatu. Ya. Ah, takriman di sini itu adalah masdar dari karrama yukarrimu takriman kemudian zurtu sadiqa hifazan ala sadaqatihi saya mengunjungi as-sadiqa yaitu seorang sahabat Karena tujuannya apa? Untuk menjaga persahabatannya. Ya, tujuannya untuk menjaga persahabatannya. Kemudian contoh berikutnya lagi. Uka fi'u at-tullaba tasji'an lahum. Saya memberikan mukafaah Mencukupkan para tulab. Para pelajar. Tasji'an lahum. Untuk sebagai bentuk memberikan penyemangat bagi mereka. Jadi sama perkaranya di situ nanti minajali tasji ilham atau seperti contoh safar tu ilmak kata lil umroh. Saya melakukan safar ke Mekah tolaban lil umroh. Dikarenakan tujuan ingin melakukan ibadah umroh, tujuannya itu, ya, tujuannya karena ingin melakukan ibadah umroh. Aiy, sahfar tu ilmam kata min ajli tolabi lil umroti. Jadi diingat dulu, mafuliy ajli itu harus berbentuk isim, berbentuk fiil atau berbentuk huruf itu nggak mungkin bisa menjadi mafuliy ajli. Yang kedua, isimnya ini harus berbentuk masdar. Ya, harus dari jenis masdar. Kalau dalam tasrifnya nanti dia tasrif yang ketiga. Karroma yukarrimu takriman. Dia adalah tasrif yang ketiga. Jadi dia harus berbentuk masdar. Kemudian di antara syaratnya lagi, dia itu harus terletak setelah fiilnya. Jadi tidak boleh takriman akifu akīfu li abi itu tidak boleh maful li ajli itu harus terletak setelah fiil karena di situ nanti para ulama menyebutkan amilnya dia itu adalah fiil jadi dia harus didahului oleh fiil baru maful li ajli tidak boleh maful li ajli dulu baru fiil itu tidak boleh kemudian syarat berikutnya lagi yang masih anda ingat Syarat berikutnya adalah mafuli ajli, eh, maf ajli dan pelaku dari mafuli ajli dan pelaku dari fiil itu sama harus sama itu syaratnya lagi ya pelaku dari mafuli ajli dan pelaku dari fiil fa'ilnya itu maksudnya itu harus sama jadi yang berdiri itu saya yang memuliakan itu juga saya Ya, Atau seperti contoh tadi Safar tu ilamak kata Saya melakukan safar ke Mekkah. Yang safar itu Domer mustatir wujuban takdirnya ana Kemudian Yang tolaban lil umrah Dengan tujuan ingin melakukan umrah Yang ingin melakukan umroh itu juga adalah saya Jangan yang safar saya Yang ingin umroh kamu Bukan itu gak boleh Pelakunya dia itu harus sama. ya Pelaku yang melakukan perbuatan tolaban dan yang melakukan perbuatan safartu itu harus sama-sama pelakunya. Itu syarat mafuli ajli itu. Kemudian syarat berikutnya. Fiz zaman. Waktu kejadiannya harus sama. Paham? Waktu kejadian. Perbuatan di fiil. Itu harus sama dengan waktu kejadian. Li ajli. Jangan perbuatan fiilnya. Kemarin. Ya. Kemudian mafuli ajlinya itu nanti satu tahun lagi itu nggak boleh, ya. Jadi pelakunya eh, keja waktu kejadiannya harus sama. Kapan waktu fiil itu terjadi maka di situ juga lah waktu mafuli ajli terjadi, ya harus sama antara pelaku dan waktu kejadian. Kemudian dilihat di sini syarat-syarat yang kita sebutkan tadi dia berbentuk isim, namun dari jenis masdar. Kemudian nanti fa'il antara masdar antara mafuli ajli dan antara fi'il harus sama. Kemudian waktu kejadian. Waktu kejadian mafu'ul li'ajli dan waktu kejadian fi'il juga harus sama. Nah, yang perlu kalian ingat di sini. Kalau ada salah satu dari syarat yang kita sebutkan tadi ini lepas. Maksudnya tidak terpenuhi. Maka mafu'ul li'ajli batal beramal dengan keadaan nasab. Ya, Isim tersebut tidak boleh dibaca nasab. Namun dia harus dijerkan dengan harfu jer li. Dengan huruf jer li. Misalkan dia bukan berbentuk masdar. ya Dia bukan berbentuk masdar. Maka nanti isim tersebut. Itu harus dijerkan dengan huruf jer li. Karena syaratnya maf'ul mutlak mafuli ajli dia itu harus berbentuk masdar baru boleh menjadi mafuli ajli Kemudian sekarang perhatikan ya, karena tambahkan amil-amil dari maf'ul ajli. Apa saja amil untuk maf'ul ajli? Sekarang lihat ya. Amil dari maf'ul ajli. Apa saja amil yang bisa menasobkan mafuli ajli. Yang pertama adalah fi'il. Dan itu sudah asal darinya memang seperti itu. Asalnya mafuli ajli itu adalah masdar. Isim berjenis masdar yang muncul. Yang dibaca nasob dan terletak setelah fi'il. Itu asalnya. Namun di sana nanti ada amil-amil yang lain. Selain daripada fi'il. Yang tugas amil ini sama-sama menasobkan mafuli ajli. Yang kedua adalah masdar. Jadi masdar bisa menasobkan mafuli ajli yang berbentuk masdar. Seperti al-irtihalu tolaban ilmi wajibun. Yaitu melakukan irtihal yaitu rehla, menempuh sebuah perjalanan. Apa tujuannya? Tolaban ilmi. Tujuan perjalanan itu adalah untuk mendapatkan ilmu. Wajibun itu hukumnya wajib. Lihat tolaban ini dibaca nasob. Sebagai maf'ul ajli, Dikarenakan apa? Dikarenakan ingin mendapatkan ilmu. Nah, namun nasabnya dia ini bukan karena ada fi'il sebelumnya. Dia sebagai maf'ul ajli, tapi bukan dikarenakan amilnya adalah fi'il. Tapi apa? Amilnya adalah masdar. Al-irtihalu itu masdar. Irtahala yartahilu irtihalan. Al-irtihalu. Masdar. Nah, masdar bisa mengamili masdar setelahnya. Dibaca nasab sebagai mafulli ajli. Tidak ada fiil di sini ya ingat tidak ada fiil. Tapi masdar ini bisa menggantikan kedudukan fiil dengan fungsi atau tugas yang sama, yaitu sama-sama menasobkan isim setelahnya yang berbentuk masdar untuk dijadikan mafulli ajli. Apa tujuan seseorang itu melakukan rihla, menempuh perjalanan? Tujuannya itu apa? Limaza. Kenapa? Tolaban lil ilmi dikarenakan tujuan untuk mendapatkan ilmu menuntut ilmu Itu yang kedua, Mas Dar. Kemudian yang ketiga, ismul fa'il. Jadi isim fa'il ini juga bisa menjadi amil untuk menasobkan maf'ul li ajli setelahnya. Contohnya Muhammadun musafirun Tolaban lil ilmi. Muhammad adalah seorang yang musafir. Safara yusafiru. Nah, nanti isim failnya adalah Mufailun Musafirun Musafirun ini Adalah isim fail Yang menasobkan Tolaban sebagai Maf'ul ajli. Tidak ada fiil sebelumnya ya Ingat tidak ada fiil di sini Tapi keberadaan isim fail Itu bisa berfungsi sama dengan Keberadaan fiil Menasobkan Maf'ul ajli. Kenapa Muhammad itu safar? Jawabannya Tolaban il ilmi Ya Limazah yusafir Muhammadun misalkan. Kenapa Muhammad itu safar? Jawaban karena ingin mendapatkan ilmu. Ingin menuntut ilmu. Tolaban sebagai maf'uli ajli untuk musafirun yang berbentuk isim fa'il. Jadi jangan nanti kebingungan. Misalkan kita dapat sebuah konteks kalimat. Loh kok dia di situ ada isim yang dibaca nasab. Tapi kalau dilihat gayanya kok seperti maf'uli ajli. Bisa diterjemahkan limazah. Tapi kalau tidak ada fi'il, nah jawabannya meskipun tidak ada fi'il, masdar bisa menggantikan, isim fa'il juga bisa menggantikan. Kemudian, anta magbunun hasadan laka. Ya, anta magbunun hasadan laka. Magbunun itu isim maf'ul dan hasadan itu adalah masdarnya sebagai maf'ul liajlinya. Kemudian isim fi'il. ya Isim fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Seperti. Hazar al-munafikun al-munafikin tajan nuban linifakihim. Yaitu berhati-hatilah. ya Hazar. Di sini isim fi'il. Isim tapi bermakna fi'il. Berhati-hatilah. Dari orang-orang munafik. Tajan nuban linifakihim. Dikarenakan tujuannya untuk menjauhi kenifakan mereka. Nah ini adalah empat amil yang bisa mengamili maf'ul ajli Dan dibaca nasab sebagai maf'ul ajli. Jadi tidak harus fi'il. Memang secara asal fi'il itu adalah amil yang pertama yang mengamili maf'ul ajli Itu secara asal. Namun di sana nanti ada amil-amil lain. Yang fungsi dan tugasnya itu sama-sama menasobkan maf'ul ajli. Selain daripada ini, itu tidak boleh menjadi amir. Kemudian juga, tadi Anda sudah ingatkan ya secara asal. Maf'ul ajli itu terletak setelah fi'il. Itu secara asal itu. Namun nanti ada beberapa keadaan yang boleh maf'ulli ajli mendahului fiilnya itu ada keadaan-keadaan tertentu yang diperbolehkan namun secara asal tetap maf'ulli ajli itu terletak setelah fiilnya sudah itu dulu anda cukup kan PR-nya buat setiap ini kan kita punya 5 amil ya. Setiap 1 amil 2 contoh maf'ul li ajli. Berarti kalau 5 amilnya itu 10 contoh maf'ul li ajli. Ya. Kita punya 5 amil ada fiil ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim fi'il. Dari satu amil, itu buatkan dua contoh. Dan itu anda rasa sudah sangat-sangat mudah itu. Baik. Nakta fi'ilahuna, subhanakallahumma rabbana wabihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik.